Kita aja ya. Man Hai, jadi kali ini aku bakalan jawab pertanyaan dari teman-teman semua yang udah komen di kolom komentar YouTube dan Instagram aku. Lalu langsung aja aku bacain komentar yang pertama dari @yuananis. Kak kuliah mana dan jurusan apa aku masih sekolah di SMA di SMA lima magelang jurusan IPS kelas 2 terus dari at underscore bank.gp ke kalau cover pakai make apa ya kalau ngeditnya pakai software apa dan lokasi studionya dimana Makasih Kak eh uh, aku pakai make Samsung channel 1 terus buat softwarenya ada studio One. lokasi studionya di tempuran magelang makasih sama-sama uh. <laughs> terus dari iya pas nyanyi pakai make apa plus harganya terus ceritain sama mas adsyamdroyok13 udah berapa lama? Pakai mic-nya Samsung CN01. Buat harganya 1,7 juta. Terus ceritain sama Mas Doyok gimana. Udah berapa lama? Jalan 3 bulan. Ceritanya dulu kakak kelas gue SMP, terus ketemu lagi di SMA. Hmm. Aduh. Terus dari Ad Nika YLNT underscore. Kaka SMA Pak SMA Kaka SMA Pak SMK Sekolahnya dimana? SMA Di SMA Negeri 5 Lanjut Dari Ad Awal Suka nyanyi Dan gimana prosesnya bisa sampai saat ini Awalnya Iseng aja dari TK udah suka nyanyi terus baru beneran ikut band itu SD terus SMP juga udah ikut lomba baru bikin YouTube SMA awal-awal udah masuk tiga bulan ini dari et Sabrina underscore warna favorit kakak apa hitam abu-abu, biru, merah. Enggak favorit ya berarti ya. Uh. <laughs> ya udahlah. Terus dari Ed et... Tenins bisa main gitar. Alhamdulillah bisa. Eh pertanyaan selanjutnya dari Ed et... Arian Cihui. Kalau lulus sekolah mau kuliah apa? Mau ngejar cita-cita atau mengembangkan nyanyinya? Insya Allah, dan Amin mau kuliah tetap ngembangin nyanyinya tapi paling buat sampingan aja. Terus dari Ed Rizky underscore Khoirunisa Ed woro ngefans sama siapa kak? Yang artis penyanyi Jawa? Jiji <gulia> <Didi> kempot. <gulia> Dari Ed Hari Saputra 27. Gak ada niatan bikin lagu sendiri kak. Ada. Nanti tapi <gupi> ditunggu aja. Dari _imtyl... Ed eh, Underscore eh Underscore Laki. Awal cerita bikin YouTube gimana Mbak Or? Awalnya itu diajak sama temen, ditawarin buat bikin YouTube bareng. Soalnya dia cukup juga, juga dulu pernah bikin YouTube. Terus akhirnya aku rekaman waktu itu cover lagu Karton Nyononya Deni Caknan. Kebetulan lagunya pas lagi naik terus tiba-tiba boom gitu. Dari underscore Pacaran udah berapa lama dan kenapa suka cowok berkumis? Jalan tiga bulan, kenapa suka cowok berkumis? Ya kan rata-rata cowok -rata kumisan semua, nggak lucu. Oh iya, eh oh iya. Jadi sekarang aku lagi di tempat Jepi string gitar yang ada di Mertoyu dan Magelang. Dan buat kalian yang lagi nyari gitar atau kalian cari aksesoris gitar atau apapun itu bisa datang ke sini atau buat kalian yang ada di luar kota bisa PC ke ah, lanjut ke pertanyaan dari at julirawan underscore Hafiz bagaimana caranya mendapatkan subscriber dengan cepat kalau kontennya musik seperti itu dibimbing dong mbak sebenarnya enggak ada cara khusus cuman lebih diseringin buat kalian promosiin akunnya kalian sendiri, terus dikenalin sama orang-orang atau dari mulut ke mulut, nanti pasti bakalan naik sendiri sih, kalau aku gitu. Lanjut dari Nur 10 Mbak Ora cantik banget sih perawatan di mana? <laughs> Gak ada perawatan, cuman pakai krim dari Larissa aja. Dari Anam sipit baoro nyanyi shalawatan men tambah ngefans aku. <gulia> Apa ya? Dikit aja ya. Man ana man ana Kaifama ana kum kaifa ma hubbuku kaifa ahwakum Selanjutnya yang terakhir Dari Ad Taufik Underscore Pradana Ad Warawara Pake Soundcard Sama aplikasi apa Buat mix lagunya Buat soundcardnya Kita pake Presonus Dan buat aplikasi Buat mix lagunya Pake Studio One Dan buat kalian Yang kepingin kayak aku Atau kalian pengen rekaman Atau buat iseng-iseng Koleksi kalian aja Kalian bisa Datang ke Apple's Underscore record Bisa cek Instagramnya Ya jadi itu dulu yang bisa aku jawab Mohon maaf gak bisa kejawab semuanya Dan Tunggu aja buat Q&A yang kedua